قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا Baik ibu-ibu sekalian Kita melanjutkan Vicky Wanita Kemarin sampai ayat berapa Sampai pembahasan apa Yang bukan mahrum hmm? Hukum banding lawan jenis terus Satu apa? Tidak boleh memandang wanita yang bukan mahram kecuali arasan darurat yang pertama. Terus? Ada beberapa keadaan yang dibolehkan memandang wanita. Yang pertama, ketika menghitbah atau melamar. Yang kedua. untuk pengobatan yang ketiga jual dalam jual beli yang keempat ketika dalam, ketika dalam persidangan nah kita lihat di sini sampai situ ya 5 dia bolehkan menjenguk perempuan yang sedang sakit atas aman, asal aman dari fitnah terus sudah terakhir. terakhir. Coba lihat melamar dibolehkan untuk memandang wanita. Kemudian pengobatan juga demikian. Kira-kira di sini kok melamar sampai dianjurkan untuk memandang, berarti sebelumnya dia enggak pernah lihat wanitanya. Iya kan? Berarti sebelumnya tidak pernah lihat wanita. Berarti yang dimaksud di sini wanitanya wajahnya tertutup. Maka ketika melamar disuruh lihat. Ya wanitanya itu wajahnya tertutup. Makanya disuruh ketika lamar disuruh lihat ini lo, kamu lihat buka cadarnya, kemudian lihat ini oh ayo ora. Jangan-jangan cuma matanya saja yang ketok cantik. Ternyata irungnya ya kayak gitu, bibirnya kayak gitu, ora pas, ora sideng. Ya, itu maksudnya. Jadi kenapa dalam melamar itu dibolehkan? Ya berarti kalau sudah lihat nggak ada lagi pandang-pandang seperti ini. Ya nanti para ulama beda pendapat di sini mana yang boleh dilihat? Apakah cuma wajahnya saja kalau sudah selesai sudah nggak boleh dilanjutkan lagi? Ataukah yang mau dia lihat? Jawabannya yang lebih tepat cukup melihat wajah saja. Berarti. Ia ya, membuat laki-laki tertarik itu ketika melihat wajah. Arti pandangan pertama itu ketika melihat wajah, bukan lihat sikile, bukan lihat tangannya, ya bukan lihat yang lainnya. Tapi itu sampai situ nggak? Nah, sekarang tadi nomor satu memandang wanita yang bukan mahrum. Iya, nggak? Yang keadaannya masih dibolehkan. Terus sudah sampai situ? Oh itu yang maharam Saya bingung urutannya ini Coba lihat tanya-tanya Mini-mini coba Perutannya cupi ya itu Tidak boleh berdua-duaan Dibolehkan laki-laki Menjenguk perempuan Nah terus kemudian nomor 6 Nomor 6 Boleh, boleh wanita mengobati pria jika dalam kondisi darurat. Boleh wanita itu mengobati pria jika dalam kondisi darurat. Berarti kalau tidak darurat masih ada dokter laki-laki. Tidak -laki, boleh dia cari dokter perempuan. Kemudian yang ke ketujuh. Tidak boleh wanita bersalaman dengan lawan jenis. Yang bukan mahrom tidak boleh wanita bersalaman atau maksudnya sini berjabat tangan, gik? Berjabat tangan atau bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahrom. Tulis di bawahnya dalam hadis disebutkan. Dalam hadis disebutkan Lebih baik Kepala seseorang Lebih baik kepala seseorang Ditusuk Dengan jarum dari besi Dengan jarum dari besi Daripada menyentuh Wanita Yang tidak halal untuknya Daripada menyentuh Wanita yang tidak halal untuknya Dalam kurung hadis riwayat Tobroni. T-H-O. Tobroni. sanadnya hasan Tobroni. To. To. T-H-O. B-R-O-N-I. proni tapi pakai top. Jadi Tobroni. Sanadnya Hasan Jadi Nabi SAW itu katakan tadi Mendingan apa? Kepala seseorang ditusuk Dengan jarum dari besi Daripada dia salaman Atau berjabat tangan Dengan wanita yang tidak halal Untuknya ya. Juga kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersalaman dengan lawan jenisnya. Tulis yang ke delapan. Adapun jika hanya mengucapkan salam. Adapun jika hanya mengucapkan salam tanpa berjabat tangan dengan lawan jenis. Dengan lawan jenis. Maka masih dibolehkan maka masih dibolekan. Kemudian yang kesembilan. Boleh wanita berbicara dengan pria boleh wanita berbicara dengan pria? Asalkan selamat Asalkan selamat dari Godaan. Akad asalkan selamat dari godaan yang ke sepuluh. yang ke-10 boleh berbicara dengan lawan jenis via telepon jika ada kebutuhan boleh berbicara dengan lawan jenis via telepon kalau zaman saiki WhatsApp Telegram Facebook Twitter Instagram Pet Apa lagi Dan lain-lain Jika ada keperluan Berarti kalau orang-orang keperluan Tidak boleh Jangan sampai CL Be CL apa, BK. apa CL BK Cinta lama Buat rumah tangga bubar Cinta lama buat kacau. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama buat buba, buat kacau. Sudah. Baik, itu sampai pembahasan tadi. Jadi, pembahasan memandang lawan jenis sampai pembahasan tersebut.